Kembali, terima kasih. Kenapa yang di bawah? Sangatnya diangkat bareng, bro. Bayangin. 違 Tiga k e m b a n g lagu sudah. Mantap, luar biasa cantiknya Jawa Timur.